Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Kita lanjutkan pembahasan terhadap kitab Syarah Muntaha Sufihi wa Qawa'id yang syarah oleh Al-Syekh Muhammad bin Saleh rahimahullah. Sekarang kita masuk ke pantun yang baru, pantun nomor 62 dan 63. Kata beliau rahimahullah, "Sumal 'uqudu Intakun takun mu'awadhah" Fahiranha, wadai muhatara. Wa inta kunta baru anau tauzika. Fa amruha akhfu, fadri Ini seputar apa? Transaksi yang mengalami padanya muawatoh. Muawatoh itu saling tukar menukar. Pembeli memberikan uang Penjual memberikan apa? Barang, itu namanya mu'awadah Apa kata beliau? Faharrirranha Clearkanlah, selesaikanlah Jadi transaksi jual beli itu selesaikan Itu maksudnya itu Sampai benar-benar tuntas jadi beli atau tidak Termasuk bukti kalau jual belinya clear Selesai, tuntas Itu apa? Ijab kobul Barang diserahkan, uang dikasihkan Faham nomor kalau dia mau beli barang, kalau uangnya nggak cukup, ya jangan dibeli. Kecuali dia misalkan hutang, paham? Itu pembahasan yang kita bahas nanti. Paham ya? Kecuali kalau bentuknya tabarok, tabarok itu pemberian yang sifatnya gratis atau cuma-cuma, itu nggak perlu membayar gituloh. Paham ya? Misalkan ini Pak, Bapak sudah beli belanja karena lebih dari seratus ribu, ini dapat gratisan enam satu bungkus Indomie misalkan. Oh, enggak usah aja yang ini apa aja yang gratis ini. Enggak hmm. perlu untuk bayar, gratis gratis itu loh. Kaulum. Eh ana Hamzani, yang jual beli tadi yang ada transaksi muawadha, muawadha itu semacam eh, timbal balik, paham ya? Itu diklearkan, hmm. selesaikan biar nanti tuntas. Jadi beli atau tidak, kalau tidak pun hukumnya lain, kalau jadi hukumnya lain, kan itu. Kalau tidak jadi beli, boleh transaksi kepada orang lain kalau dia ternyata membeli dibayar. Kita lihat di sini dia terang jelas. Wa tafriqoh hina tauhuu tafriqoh maksudnya adalah ucapan beliau. Li an nabi inha salat fahmagnamu famagnam, wa in taufut walai safi Nah masya Allah maksud tafriqoh itu maksudnya ini maksudnya. Maksudnya itu kalau sudah benar-benar terjadi maka dia akan beruntung di situ. Lalu ya kalaupun seandainya terluput kan nggak jadi dia nggak rugi paham ya, nah kenapa gak rugi contohnya gini, antum jual sandal ini contoh yang mudah aja yang mudah dicerna. jual sandal eger kawih harganya 60 ribu orang datang ke antum, pak ini harganya berapa pak sandal egernya yang kawih ini 60 yang ori berapa, yang ori 250 nah ternyata pembelinya gak jadi beli rugi gak antum atau tetap barangnya masih utuh Hmm? Rugi atau tetap barangnya masih utuh? Tetap masih utuh, gak rugi itu loh Tapi kalau jadi beli kan untung Itu maksudnya oh, Jadi kalau orang jual beli itu Nah kalau orangnya yang jadi beli Itu gak rugi sebenarnya, nah, barangnya masih ada barangnya. Rugi itu kalau antum jual eh, eh, Ngambilnya harganya 50 Antum jual 30 ribu ya rugi 20 ribu Tapi kalau orang mau beli gak jadi Itu gak rugi antum, belum rugi disitu Kenapa? Karena barang masih utuh itu loh. Faham ini menimbang? Tapi kalau ternyata dia jadi beli untung gitu loh. Paham maksudnya? Itu namanya taklifah seperti itu. Maklum, jadi kelirkan, jadi beli atau tidak? Jadi, kalau jadi harganya sekian. Maklum. Oh, anak enggak jadi, Pak. anak mungkin mau membeli yang lain. Ya udah silakan. Dia untung atau rugi di situ? Atau enggak rugi juga. Enggak rugi karena barangnya masih utuh. faham maksudnya ini? Muhammad al-Aziz? Ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Maklum salah saya. Kita lihat biar kita lebih tambah jelas. Qala Syekh Muhammad bin Shalal Saifin hadil qaidah fi syiratil ilmi wa intifal gharar fil uqud masyaallah. Kaidah ini berkaitan masalah pensyaratan ilmu. Ilmu itu mengetahui wa intifal dan juga meniadakan penipuan. Semua jenis penipuan di dalam transaksi-transaksi dihindari. Kalau Karena banyak penipuan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man khassana falasaminna. Al man Barang siapa yang menipu kami bukan termasuk bagian dari kami. Coba beli sekarang banyak penipuannya. Nah, barakallahu fiikum dipoles-poles, eh, kemudian ditampakkan bagus di internet, Diposting posting, ya. Ternyata cuma modus, pam ya, biar laku setelah diteliti cek ternyata apa yang memperindah memperbagus itu ternyata apa cuma aplikasi jadi ada aplikasi yang kira-kira untuk eh, desain gitu ya akhirnya barangnya jelek jadi nampaknya bagus nah itu banyak penipuan seperti itu lebih baiknya kalau jual beli bagaimana kalau memungkinkan untuk offline offline. Amin. karena offline jelas datang ke toko langsung lihat langsung kalau online hati-hati kalau gak dapat orang yang amanah antum bilangnya hitam datangnya biru ada terjadi seperti itu ya eh? Belinya haruman asli ori dikasih yang KW made in China, Paham ya? Made juga macam-macam ya bentuknya. Maksudnya itu, maksudnya itu banyak penipuan dalam jual beli itu ya, harus hati-hati. Nah kita lihat sini, faloku tangkosimulasi rata aksam transaksi, oku transaksinya, transaksi-transaksi itu terutama transaksi jual beli terbagi menjadi tiga macam. Muawa toh, imbal balik. Tabarrok, tabarrok itu adalah memberikan hartanya secara cuma-cuma, gratis tadi itu, paham ya? Contohnya Anton punya harta, ini tak kasih ke pondok gitu loh, cuma-cuma. Semacam apa semacam sedekah itulah, tabarruk namanya. Paham ya? Na Kemudian yang ketiga, wa tauseeqah, Paham ya? Na perkara-perkara seperti ini eh hendaknya diperhatikan. Kalian lihat? Qulu, tumanuqudu intakun takun muawadhah. Pertama, rukudul muawadhah, transaksi muawadhah, transaksi imbal balik. Imbal balik itu maksudnya dia ngasih barang, dia ngasih barang, kemudian satunya ngasih uang itu nang imbal balik. Antum ketika ngontrak rumah, bayar enggak? Bayar enggak kira-kira? Bayar. Kemudian antum menikmati rumahnya atau tidak? Menikmati, mengambil manfaat atau enggak? Hah? Mengambil manfaat namanya muawadhah, imbal balik. Sama-sama memanfaatkan si pemilik rumah mendapatkan uang hasil kontrakan tadi itu orang yang kontrak mendapatkan kenikmatan bisa menikmati rumahnya tadi. Pak belum, pak belum ini Abdurrahman, nama apa nih? Kalau baik buat ijarah seperti jual beli dan ijarah, ijarah itu namanya nah, persewaan, perkontrakan, namanya ijarah, namanya. Nam itu kan sama-sama muawa tuh imbal balik itu. Eh, yang ngontrak bayar pakai uang, yang punya kontrakan dia mendapatkan uangnya. Berarti memanfaatkan kan maksudnya. Mafhum soal ini ayat 6. Kita lihat lagi. Wa ma asbahalika yang semisal itu. Wa mimma ya ni mimma yuksadu bihi al-musyahah wa takassub. Dari perkara-perkara yang diinginkan dengannya al-musyahah. Musyahah musyaha itu adalah sesuatu yang pelit. Tidak rela, tidak ridha kalau diberikan tanpa imbalan, itu kan musyaha namanya. Apa Contohnya itu beli apa, Contohnya antum jual sandal eger ori dua orangnya beli tak beli ya Pak tamat uang tak ambil ya dua ratus lima ini eh, tak ambil ya sandal egernya ini tapi nggak nggak tak bayar berat nggak ngasihkannya berat nggak berat itu namanya apa usaha watak asut dalam rangka tak apa nah mencari pekerjaan kerja orang kerja itu kan minta gaji ya nggak antum kerja malah nggak digaji bagaimana antum ramai marah-marah nggak kira-kira meremput nggak kira-kira kalau misalnya kalau misalkan saya kerja atau bahkan nggak digaji, kira-kira kira-kira rido nggak, kira-kira nggak rido karena bentuknya takasuk mencari apa? Mencari pekerjaan, eh? mencari maisha. Muhammad solani, Faham solani, abdulaziz, wa alaikum. Waktu eh, kita lihat lagi wa maashubahaat dan yang semisal ini Fahadi muamadoh namanya muamadoh imbal balik, apa ya namanya imbal balik? Nah, wara kalaufiqum. Contohnya sekarang antemal terminal, stasiun. Bandara itu kan ada orang Beberapa orang yang dia tuh Memiliki apa istilahnya membuka jasa Apa jasa Jasa tenaga, ngangkatkan barang Itu kalau Antum gak kasih marah-marah dia Tak bawakan ya pak, iya bawakan aja Bawanya gak sembarangan 20 kilo, 50 kilo sampai di tempatnya Jasa kemulauan apa ya Kira-kira gimana orangnya, marah-marah Karena dia ketika bawakan itu Bukan semata-mata bawakan, karena memang itu Takas subkerjaan dia gitu loh Ya mau-mau kita ngasih bayar gitu loh maksudnya Soal itu ya, jadi kalian antum harus punya pengalaman di bandara, di stasiun, di terminal kan kadang, kadang ada orang datang nih, sini tak bawakan, Pak. Itu bukan membawakan bukan cuma-cuma itu. Imbal balik muawadoh. Antum ya udah kalau antum kalau enggak paham kan sudah bawakan-bawakan. Sampai tepatnya itu cuman sesaklah hayrah. Nanti marah-marah dia. Pamir karena dia tujuan dia tadi membawakan tadi itu itu kerjaannya gitu loh. Ya, biro jasa namanya, Bang. Ya kan? Ya eh, itu nambah kalau fikum. Eh, kawan itu tidak ada nasakumulainnya seperti ini harus dipahami. Kata beliau layar belah hatun almutaqadain illa bi'iwat. Tidak ridho salah seorang di antara dua yang melakukan transaksi tadi kecuali dengan upah. Paham ya? Tak ridho ni Kecuali dengan apa? Upah. Antum jual sayur, Sayurnya dibeli orang tapi tak dibayar. Tak dibayar, tak dihutang tu. Kalau hutang masih mending, karena dia bayar nih. Tak dibayar. Kira-kira secara dohirnya, strategi at masih rido tak kira-kira itu enggak? Nah, itu namanya apa? Yang seperti itu namanya muawadhah, ada imbal balik. Beda sama tabarruk. Kalau tabarruk cuma-cuma, atau ngasih cuma-cuma. Ini ada uang 30 juta untuk pondok. Kira-kira dia minta balik, minta, minta balasannya enggak kira-kira? Enggak minta balasannya, namanya tabarruk namanya. Faham belum? namanya. Tabarruk itu tanpa minta imbal balik. Mahfum salah ini? Ihsan? Eh, wah, lihat lagi fala budda an tuhriraha yang seperti ini harus kamu clearkan, kamu merdekakan, kamu selesaikan urusannya gitu loh. Tahrir, dibebaskan, selesaikan. Jadi beli atau enggak? Enggak jadi ya sudah selesai. Jadi beli enggak? Jadi, yang mana-manya. Kan itu, Orang jual beli kan gitu. Fahm lu ngene? Mafhum Ibrahim, orang jual beli kan gitu. Antum mesalkan jual lah, tarola jual cilok Eh, enggak cilok satunya berapa 500 misalkan Nah jadi beli enggak jadi ya. mana uangnya ciloknya ini itu belum bukan eh, mana ciloknya lawangnya enggak dibayar berat untuk memberikannya namanya musyahah namanya seperti itu kita lihat sini kecuali tabarok tabarok ada orang musimil datang ke pondok ngasih cilok mam ya seratus apa biji misalkan itu antum ngambil enggak bayar pun enggak masalah dia enggak ada, kok enggak dibayar enggak ada karena tabarruk memberikannya cuma-cuma dalam rangka sedekah namanya tabarruk namanya. Kalian lihat sini? Barakallahu fiikum kata beliau sini. Wa oleh karena ini beliau mengatakan faharirran. Nah, faharirran. Kita lafadznya ya. Fahariran, fahariran, apa? Faharirran, fahariran itu ya. Karena apa? Karena ini ada ada penegasan ini ya. Nah, kalau fiikum jadi ada penegasan sini, ngamlun taukid ya, nun taukid maksudnya artinya maksudnya bener-bener selirkan, bener-bener selesaikan transaksinya. Naam faharidzon, faharidzon. Wa hada makna qaulina fi kitabil Dan ini makna ucapan kami dalam kitab seputar jual beli, yustaratu an yakunal mabi' ma'luman wa tsaman ma'luman. Disyaratkan kalau dalam jual beli itu Barang yang dijual itu diketahui Dan harganya diketahui Ini berapa pak harganya pak? Gak tau Kalau jual beli gak tau harganya bagaimana Dibayar murah marah Dibayar banyak senang dia ya? Ya? Harus tahu berapa harganya nih pak Petsinya ini Berapa harganya sorban nih Gak tau harganya ya? Nah terus bagaimana Antum bayar murah marah dia nanti Antum kasih banyak senang Paham ya. Jadi kalau jual beli harga harus diketahui Barangnya ada gitu loh semua burung di langit tak jual katanya burungnya mana pak? Eh, semuanya ini kira-kira kira-kira horor itu, paham ya? perlu diperhatikan banyak-banyak ya -banyak. contohnya yang biasa dipakai apa itu? jualan ikan semua ikan di kolam tak jual ke antum. berapa satu juta? nah jumlah ikannya berapa? pokoknya semua ada di sini. jumlahnya berapa? gak tau jumlahnya nah itu gak boleh, kenapa gak boleh dikhawatirkan ada horor horor itu penipuan Setelah ditebak, ternyata ikannya enggak sampai apa? Enggak sampai senilai 1 juta. Ikannya cuma 3. Lele 1, eh bawel 1. Satu. Satunya apa? Nilainya itu kecil. Allahustan, 1 juta banyak bayangkan bayarnya. Gimana, Bang? Merasa tertipu enggak, Bang? Makanya jual beli itu harus clear. Barangnya nampak, ada wujudnya, harganya diketahui. Ini sandal eklernya berapa? Oh, yang ori ini 250. Bentuknya mana barangnya ini? Barangnya bisa milih ada yang biru, ada yang pink, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang loreng misalkan. Paham ya? Nah, barangnya ada jelas. Ukurannya berapa? Ada yang 4.3, 4.4. Paham itu ya? Barangnya ada. Harganya berapa? 2.50. Nah itu namanya jual beli seperti itu. Barangnya ada, kemudian harganya diketahui oleh karena itu sangat disayangkan orang yang jual beli online yang gak paham. Dia jualkan barang orang lain tanpa ada transaksi dan tanpa ada pengetahuan gak boleh. Karena dia nggak punya barangnya. Kecuali dia punya transaksi dengan orang lain yang punya barang tadi, Pak, anak bantu jualkan barang antum ya. Nah itu nggak masalah, walaupun barang bukan milik dia, tapi dia menjualkan. Tapi dia nggak punya keterkaitan, nggak ada kesepakatan dia jual barang punya orang lain tanpa dia memilikinya nya boleh itu. Masuk dalam kategori apa? Albaik si mal yang memiliki itu menjual barang yang tidak dia milikinya. Wanam. Wah. Pam ya. Pam ya? maksudnya bang? Jadi kalau jual beli as faham harus diketahui barangnya ada tidak, warnanya apa, ornya terkawi, harganya berapa. Kata beliau, tsaman ma'luman dan harganya diketahui, wa yutim fihi syurut. Dan hendaknya dia menyempurnakan syarat-syarat ma'rufah, ma syarat-syarat diketahui. Li'anal bai'a 'abdun mu'awadhah. Nah, karena yang namanya baik jual beli itu adalah apa? Transaksi yang imbal balik. Fahirha maka bebaskanlah selesaikanlah bihayul ayub kofihah ayu jahlin. Amiyyah. Dengan catatan apa? Makna dibebaskan itu, dikelirkan, selesaikan. Tidak tersisa sesuatu pun yang tidak ketahui. Maafkan saya bang. Maafkan saya. Nampak seperti itu. Jadi kalau jual beli benar benar ni kelirkan. Kalau online, anak nasihatkan ya. Kalau jual beli online, anak nasihatkan. Upayakan mencari orang yang amanah karena banyak orang yang tertipu itu banyak sekali gitu loh, pamir ya? belinya warnanya merah dikasih hijau, ya katanya iya iya iya, dia diposting warnanya merah gitu loh, datangnya warna hijau tipu namanya, ya enggak, enam yang diposting ori katanya, harganya dikasih tinggi, uangnya transfer, eh, transfer, apa transfer ya, kemudian apa para kalau vikum yang datang warnanya lain dan itu pun KW itu banyak sekali kejadian seperti itu, oleh karena itu kalau kita mau tenang dan tentram, offline datang ke toko langsung, tahu barangnya harganya berapa, selesai paham ya, itu sekedar nasihat, karena banyak sekali yang tertipu kadang-kadang apa, kadang-kadang tidak teliti di dalam jual beli tadi itu, nah wa tahrir yakunu bil ilm wa bil kudrah ala taslima sya'Allah dikatakan tahrir membebaskan, menyelesaikan, mengeklirkan itu dengan apa? ilm, maksudnya dengan ilmu dan ketahui, dengan pengetahuan, ketahui barangnya ini Clear atau enggak itu? Clear, selesai. Mempunyai ala taslim dan juga mampu untuk apa menerima barangnya. Berarti jelas tu yang jual. Paham belum? Nah, kalau enggak jelas barangnya, eh, anda jual semua ikan laut ini. Nah, Milih siapa lautnya? Ikannya punya siapa juga? Ikannya punya siapa? Lautnya punya siapa? Eh, Di panen dulu ikannya berapa kilo harus jual? Faham soalan ini bang? Faham soalan ya? Enaklah kalau Jadi kalau jual beli harus nampak jelas gamblang tidak ada penipuan di dalamnya kalau bekas bilang bekas kalau ori bilang ori kalau kawih bilang kawih nah amar kalau fitung taler sini qulhu wad'il mukhatarah dan tinggalkan mukhatarah mukhatarah itu sedenis maisir perjudian mukhatarah itu sedenis maisir perjudiannya hindari perjudian dalam jual beli ay la taqut nam adzdzararil Jangan kamu melakukan transaksi transaksi yang ada unsur penipuan. Fathasul fihi al muhkotor akhirnya terjadi dalamnya apa semacam perjudian. Leana kai dalam tuharilha soropih dikarenakan kalau seandainya kamu, nampakalafikum, namp tidak segera menyelesaikan transaksi tersebut, namp menjadi dalamnya seakan-akan ada muhkotor ada semacam perjudian. Wah, al muhkotor min al sedangkan muhkotor termasuk jenis perjudian. Waqatullah Ta'ala Allah Ta'ala Ta berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amalisy syaithan." Fastanibu. Artinya sesungguhnya minuman keras dan berjudi menyembah berhala, mengundi nasib dengan panah adalah amalan kotor termasuk perilaku setan, hindarilah jauh ila. Dan wajibnya kunat kulun minal minal iwadain ma'luman makturan alai bahkan wajib hendaknya masing-masing apa masing-masing ya yang dijadikan imbal balik tukar menukar tadi itu paham ya nam itu diketahui dan juga ditentukan nam bentuk dan kadarnya paham belum jadi kalau transaksi jual beli harus clear dua-duanya Barangnya milik siapa? Warnanya apa? Asli atau palsu? Kata dia karena dia bingung jawabnya aspal katanya, asli tapi palsu? Asli palsu. Pam ya? Asli barangnya, palsu apa? Hakikatnya. Pam ya? Seperti itu. Allah mesti tanya. Tanya di sini. Wasabat anil Nabi SAW. Anahu nah an hasad, wa an bainil Dan sungguh Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis pernah datang ada hadis yang sahih bahwa Rasulullah melarang dari jual beli yang hasad-hasad itu. Nah, barakallahu fikum, enam jual beli kerikil-kerikil kecil. Yang apa? Itu kalau maknanya secara global ya. Nah, barakallahu fikum yang terkadang tidak diketahui jumlahnya berapa. Paham ya? Nah, aku jual semua kerikil ini, berapa jual berapa? Nah, harus ketahui jumlahnya berapa. Kecuali kalau sudah ditakar Aku jual semua pasir yang ada di truk ini. Satu truk berarti kan aku ukurannya. Ya? Tapi kalau masih di padang pasir itu anak jual semua pasir ini. Mau nilai siapa pasirnya? Paham ya? Yang dijual berapa? Tapi kalau sudah masuk truk, masuk ukuran, itu bisa dijual itu loh. Paham maksudnya? Dan juga dilarang jual beli gharar ada penipuan. Paham itu ya? Nah, wa nahaa'a aydan an bai'il Dan juga Rasulullah melarang menjual. Nah, barakallahu fikum nam menju, menjual hewan yang masih apa hamil. Maksudnya menjual apa? Menjual kandungan yang masih ada di perut. Sapinya berapa Pak harganya? Sapinya ini kalau sapinya tok katanya. Kalau sapinya tok tanpa anak yang di dalam itu 5 juta. Naam ya. Kok murah banget? Iya, tapi kan dia ya, sekarang lagi bunting, lagi hamil ini ya. Berarti harganya berapa? Ya, karena yang di dalam itu kita hargai 3 juta ya 8 juta. Jadi dia jual sapi plus apa? kandungannya di dalamnya itu, itu dilarang kenapa dilarang? karena kita gak tahu apakah kandungannya itu nanti kalau lahir jantan atau betina, wujudnya itu kambing atau sapi, gak tahu dulu ya kan paham ya? paham belum ini? paham satunya bang? karena yang namanya sapi kan jarang sekali di USG, gak tahu kalau manusia mungkin USG dengan sapi kan jarang sekali di USG ya, maksudnya itu untuk mengetahui itu barangnya ada atau enggak hamil benar atau tidak, bunting atau enggak kemudian anaknya itu ketika lahir mati atau hidup kan belum tahu jadi jangan dijual, kalau jual utuh langsung sapi bunting ini tak jual berapa harganya? 10 juta Perkara nanti lahir atau tidak lahir, urusan yang beli selesai tapi kalau dia jualnya dobel, tak jual sapi ini dan kandungan yang ada di dalamnya itu boleh atau tidak? tidak boleh maafkan salam bang kita lihat sini kata beliau wa naha anba'i habnil habalah ini juga larangan nambar qala jual beli yang sistemnya seperti ini maksudnya itu menjual barang yang tidak diketahui maknanya gitu maknanya. Jadi barang yang tidak diketahui dijual enggak boleh. Qul hadzal lianna, nam qul hadzal liannaha ghararun Ini semuanya dilarang kenapa? Karena ada penipuan dan juga sesuatu yang enggak diketahui. Wa qala dan juga Rasulullah berkata mengenai jual beli salam, man aslama fi syai'in falyuslim bi ka'ilin ma'lumin wa wazn ma'lum ila Kalau mau jual beli salam, salam itu bukan daun salam itu bukan. Jual beli salam itu maksudnya itu nah barakallahu fikum uangnya duluan barangnya terakhir itu loh, boleh. Atau sebaliknya. Ya, barangnya duluan uangnya nanti itu enggak masalah. Tapi diketahui. Paham belum? Paham belum Bang? Jual beli salam faham enggak nih? Jual besalam itu antum ada orang itu, nanti akan datang ini. Apa datang? Jubah haromain, warnanya apa hitam. warna ada pesan satu. Pesan satu ya. Ya, warnanya apa hitam, ukurannya ukurannya XL. Nah, tapi uangnya belum ada, ya karena pesan dulu. Pesan dulu, uangnya belum ada. Begitu datang barang sudah dibayar namanya salam juga. Atau contoh -tota yang lain, ngasih uang ini uangnya ya. Berapa harganya? Ya, karena sekarang lagi lockdown, corona ini ya naik lah harganya. Paham, Bang? Nah main harganya menjadi jadi 300. Saya udah 300 nih, 300. Tapi harumannya belum datang gitu loh Begitu datang aku mengambil harumannya, itu namanya salam. Paham ya? Paham belum ini? Jadi barangnya itu sudah diketahui warnanya ini, kemudian ukurannya ini, orangnya mau udah ngasih uang dulu. Tiga apa? 300 kontan. DP itu boleh juga DP. Kan ya DP atau DP enggak? Eh, apa DP Bang? kadang orang mau belian DP dulu apa DP itu bayar di awal sedikit dulu itu namanya DP itu perjemahnya gitu aja ya enam barang kalau VIP bayar di awal dikit dulu contohnya harga berapa 3 juta yang nanti diantar ke rumah lah ini tak kasih seratus ribu dulu am ya enam itu nggak masalah sebenarnya ya karena apa seketar apa seketar mengeklirkan transaksi tersebut selesai gitu ya Ewa, ini pahami baik-baik jangan meng-keliru enam kata beli tadi apa dengan takaran yang diketahui Dan timbangan yang diketahui Sampai waktu yang diketahui Kapan datangnya? Gak tahu Berapa jubah haramannya? Harganya? 300 Warnanya apa? Hitam Warna diketahui Ukurannya XL Datangnya kapan? Gak tahu Nah itu jangan begitu Nah ternyata datangnya setelah 5 tahun kemudian Tertipu akhirnya-akhir Tertipu mau apa? malah it Datangnya 5 tahun kemudian Paham, Pahaman nih bang? Paham soalnya ya? Ayo nah fiikum seperti itu. Kita lihat sini. Bisa dipahami salah Jadi kalau jual beli salam ini upayakan tahu takarannya, ukurannya, timbangannya, waktunya, harganya. Paham salah nih? Islam mafhum? Mafhum salah? Ayo penting ini ya. Wa inna maka hadza lazim. Kenapa ini harus? Ay tahrirul aqd menyelesaikan transaksi kenapa kok harus lianakunawahidun minama taaqidain yuridu haqqahu kamilan dikarenakan masing-masing di antara dua orang yang melakukan transaksi tadi ingin mengambil haknya secara sempurna anak penginnya dapat uangnya kamu penginnya dapat barangnya gitu lo fa idzakanat hunaka mukhatarah sara ahadum ghaliman wasani ghariman kalau di sana ada semacam mukhatarah paham ya mukhotarah semacam perjudian Namnya maka ada salah satu di antara keduanya yang beruntung satunya dirugikan. Amulum seperti itu. Fakohlah batin muawatul ilah rohan ilah rohan wa wa wa ma'isyir haram akhirnya menjadilah muawatul itu transaksi berubah menjadi apa? Semata pergadean dan perjudian makanya haram di sini. Hadee minha itu dalil ini ditinjau dari sini dalil diklirkan selesaikan jangan sampai apa? Nampaklah fiqum enam belum selesai belum clear kemudian apa? Kemudian langsung nama barokallah fikum ada transaksi yang lain atau yang semisalnya enam. Jadi diklirkan menyelesaikan enam itu bagus sekali. Wa muta'lil adapun alasannya fali anna bai'al majhul. Paham ya, Mukhattara itu sebenarnya kenapa termasuk bagian dari perjudian? Mukhatarat itu sesuatu yang cuman terpetik bayangan di benak saja itu loh. Di bayangannya saja adanya. Ternyata setelah kelihatan gak seperti apa yang gak seperti dia yang dia bayangkan itu loh jadi mukha itu sesuatu yang terpotek di benak itu aslinya seperti perjudian itu belum tahu dia menang atau kalah cuman perkiraan dia menang gitu ternyata kalah terus sehingga ada yang dirugikan ada yang di untungkan disitu faham belum nih? faham ya? orang kalau berjudi taruhan dan eh, sekarang lagi ngetren ngetrennya taruhan apa itu? burung merpati itu burung tempel oh, merpati tempel itu taruhan milih yang mana? yang putih atau milih mana? yang hitam Wanita ruangnya ini Mereka masih ada terpetik di benak itu Memperkirakan menang, tapi kalah itu loh Berarti ada yang dirugikan dan diuntungkan Kalau mau perlombaan, perlombaan yang syari Hadiah itu boleh, tapi jangan urunan hadiahnya Oh, Yang mau ikut lomba, bayar Itu tidak boleh ya? Tapi ada orang muslimin yang siap Danai itu loh Ayo, lomba renang, yang juara satu tak kasih hadiah Karena disitu nanti apa? Yang menang kalah tidak dirugikan Hah? Ya? Yang menang dia untung tapi yang kalah enggak dirugiin uangnya enggak berkurang uangnya ya enggak tapi kalau sudah bayar yang kalah rugi enggak rugi jadi ingat baik-baik ya perlombaan seperti itu dihindari kalau harus bayar dulu ya eh? nah barakallahu fikum tentang semisalnya kita lihat lagi dikit lagi karena beliau wa la majhul yuaddi ila nizaa' dikarenakan jual beli yang tidak dikenal enggak hmm. diketahui itu akan menghantarkan kepada perselisihan menghantarkan kepada perselisian dan permusuhan itu kalau menjual barang yang enggak diketahui Nah, wan-niza yaudzil al karohah. Yang namanya perselisihan akan menghantar karohah benci. Waladalah permusuhan, walbaghdah benci juga. Wajsh nam, wajsh golal dan akan menyibukkan hati. Wajsh dan menghalang-halangi hati ambikilah dari berfikir beralas Allah semata. Karena apa? Sibuk memikirkan yang sudah ter, terlanjur tadi itu. Fakahna min hikmat syarak annahiy anin bayil qadar. Maka termasuk hikmah tujuan. Nah barokallahu fiqum yang mulia terhadap syariat ini atau di dalam syariat ini adalah melarang jual beli yang ada penipuan, melarang jual beli yang ada penipuan. Nah barokallahu fiqum seperti itu. Maful sholat ya. Eh wanam. Maful istighfar. Datar tatar semuanya. Eh wanam barokallahu fiqum. Tengok sini. Salam sholat ni ya. Salam sholat Ibrahim. Eh wanam. Jadi. Dilarang jual beli yang ada penipuannya Karena biasanya akan menimbulkan perpecahan Permusuhan, bahkan perkelahian Pemintaan dikabayul al-abik Contohnya Jual budak yang lari Tak jual budakku yang lari itu Harganya berapa? 5 juta Lari budaknya apa? Bentuknya dalam ketahuan juga Zaman dahulu itu kan perbudakan Dijual jual beli ini Budak lari, abik itu budak yang lari dari tuannya Namanya abik Mau bang? nah Namanya apa bang? Abik bukan afik ya, abik ini mah budak yang lari. Nah budak yang lari dari tuannya dijual nama tuannya. Siengkel tuannya budakku tak jual ke antum. Lalu bagaimana budaknya masih kuatnya? Usianya masih dua tahun, budak laki laki ya, kuat itu. Kalau bawa barang itu nggak sananya sudah. Tapi mana orangnya lari? Enggak diketahui. Itu nggak boleh laya juz. Nggak boleh. Kenapa lianahu? Hagar magdur ala taslimi. Karena tidak apa? Nanti tidak mampu untuk mengambilnya, lari tangkap dulu pada jual itu loh, pem belum tuanya itu lari nangkap dulu pada jual. Ternyata lari dikejar sama matuanya karena sulit ditangkap, tuanya langsung apa melemparkan eh, tali, ini eh, kena lehernya tarik sama tuanya, luka lah budak tadi itu berkurang harganya, ya enggak budak itu kan kalau masih mulus masih bagus itu kan harganya mahal. Zaman saat itu kan perjualan perbudakan masa saya jual beli budak kan mahmashur yang makarum ya zaman itu karena ada perangannya. Nampaklah kalau hikum kalau masih kuat itu harganya mahal. Nampak lihat sini hati Allah Wasowah diadak Allah Wasowah walaupun dia mensifati budakku yang lari ini. Masya Allah orangnya kuat kekar. Nampaklah kalau lengan atasnya, usah nanya lengan atasnya katanya. Mamnya kalau pansur menang terus, enggak ada yang terkalahkan katanya. Mamnya, lalu bagaimana untuk masalah badannya? Badannya pendekar pendek kekar katanya paham ya, pendek, kekar orangnya Masya Allah kuat sifat-sifatnya Masya Allah itu, tapi orangnya tidak ada, lari dijual, ya tidak boleh, tangkap dulu baru jual mahu salami ya, ayo na'am baraka'ala fiikum seperti itu Allah musta'anam kita lihat sini sini kata beliau apa? ini tidak boleh jual-beli sini, tidak boleh Ha, Fain al-nam, Fain alim naan dal abdal abik mahbus. Tapi kalau kita dah tahu, sudah tahu kalau budak yang lari itu dah tertangkap, mahbus ditangkap, fimahalim ma'yan di tempat tertentu, makdur diketahui, alat teslimi memungkinkan untuk ditangkap, diambil, jazilbay. Boleh. Budakku yang lari tak jual kantum, budak yang mana yang kemarin tu, yang budak yang kuat, yang kekar itu yang pendek kekar, kuat. Oleh sekarang mana? Sudah ditangkap di eh, kantor polisi yang sana bagian. Posu asana misalkan, nah diketahui tempatnya, tertangkap baru bisa. Tapi kalau masih lari belum eh, belum terkondisikan tempatnya di mana juga nggak tahu, budaknya ada atau enggak itu jangan. Nah kita lihat lagi, nah buat misalnya, ayo, contoh yang lain. Bayutanya Bilhawa menjual burung yang ada di udara, tak jual semua burung merpati ini. Milik siapa merpatinya? Pamir, ya? milik siapa? Jumlahnya berapa? Kemudian bagus atau tidak? Kan belum tahu, itu nggak boleh. Kita angkat perpatinya dulu, dites, diteliti, bagus atau tidak, layak atau enggak. Paham ya, itu penting ya seperti itu ya. Naam barakallahu fikum na'am. Ikhwani fi din 'azza wa jamian. Jadi perlu nih perhatikan baik-baik. Naam. Maafkan saya ya. Ayo nah, naam barakallahu fikum, kita lihat sini. Menjual burung yang ada di udara, layak nah, sih enggak sah jual belinya. Li'annahu ghairu maqdura 'ala taslimi karena enggak mungkin untuk menangkapnya. Coba antar lakamnya bagaimana? Burung sebanyak itu dijual amedinya, nggak tahu burung siapa juga, am ya? Nama orang kalau seperti itu. Kata beliau, hatta lauka namin adat ini anyar jinilah mawa. Walaupun kebiasaannya burung-burung itu tadi kembali ke tempatnya, dia punya apa? Tempat gupon, tahu gupon nggak? Gupon tuh istilah Jawa, tempat untuk burung merpati. Setiap sorenya memang pulang burung merpati di situ. Tapi kan kita nggak tahu jumlahnya berapa itu loh. Burung merpati yang di atas tuh punya aku, kamu. Beli mau enggak? Lah berapa jumlahnya? Ya pokoknya semua yang ada itu katanya. Ya enggak bisa. Biar pulang ke guponnya dulu, ke rumahnya dulu, dihitung jumlahnya berapa? Babst tidak. Itu jual beli begitu, enggak boleh sembarangan ya. Naam. Fal yasih bai'uh <tuk> maka <tuk> enggak dibenarkan jual belinya li'annahu qad yardhi' wa qad la yardhi'. Karena burung itu bisa pergi, balik lagi bisa enggak? Ana jual semua burung walet yang ada di dalam yang apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Paham ya? Lah jumlahnya berapa? Ya pokoknya yang ada situ. Eh nah, dicek dulu burung waletnya berapa perkiranya berapa? Jelas itu lho. Karena burung walet itu menghasilkan apa? Air liur yang sangat luar biasa. Walet. Air liurnya itu harganya jutaan. Kalau enggak percaya buktikan aja, burung walet itu air liurnya bukan burung seriti yang mirip. Burung seriti cuman lain. Kalau burung seriti air liurnya itu biasanya tampet-tampetan rumput, itu harganya murah. Tapi kalau burung walet ini luar biasa air liurnya bisa dibikin sebagai bikin sop sop eh sop apa shop sarang burung walet harganya masya allah satu mangkok bisa seratus ribu kami sudah belum pernah beli yang yang cerita ini Ekhwa yang punya sarang burung walet satu kilonya saat itu ketika masih harganya tinggi 20 juta satu kilo sarang burung walet kan itu masya allah am ya Ekhwa ini alhamdulillah sudah usaha sukses sudah punya Eh, sarang burung walet tadi itu sekitar 10 tahun menghasilkan sebulannya 4 kilo. Nah, 1 kilo 20 juta kalau 4 kilo berapa, Bang? Lumayan sebulan. Paham ya? Lumayan enggak? Lumayan ini ya. Ini waktu itu ya sekarang harganya turun. Sekarang paling palingnya 12 juta sekat, 500. Paham ya? 12 setengah itu ya. Nah, itu 1 kilonya nya Nah, min segerdar selingan bahasannya apa? Kalau jual beli burung itu yang jelas itu loh. Paham ya? Nah, barakallah fikun seperti itu. Nam. Kita ambil satu lagi ya. Bukan muhotorah filbi, termasuk muhotorah. Muhotorah sebenarnya itu, sebenarnya itu muhotorah itu terjemahan bebasnya itu sesuatu yang masih apa? Yang masih geram, yang di pikiran. Tahu geram yang Belum jelas itu loh. Sesuatu yang masih belum jelas, hanya bayang-bayangnya muhotorah namanya. Sama belum tentu nasiis. Mukhotorah. Sesuatu yang belum jelas masih geram bayang di pikiran hanya bayang-bayang. Itu namu mukhotorah. Termasuk bentuk mukhotorah fil baik dalam jual beli. Anyabi ahusay an doyan menjual kepada orang lain sesuatu yang hilang. Kan belum tentu, belum jelas juga yang hilang itu balik atau tidak. Apa yang hilang? Imma syatan doaatan imma. Nah, kalau kalau film kambing yang hilang atau بعير atau yang hilang wa ima ainan ukhra dho'iyatan atau barang lain yang hilang fa idna bai'a dzalika maka menjual barang tersebut adalah haram karena belum jelas hakikatnya paham belum tak jual kudaku yang lari jantan atau betina ya pokoknya yang lari tadi belum jelas jantan atau betina kudanya gemuk atau kurus paham ya nah barakallahu fikum ternyata setelah datang ketangkap kudanya apa masih anak-anak dijual harga mahal ya enggak bisa penipuan Paham ya, nampak Allah firman seperti itu. Ekuan fitnas dan nasab mulak kita lihat lagi. Lianna dal penipuan. Nampak Allah firman makatnyahsul alaihi almustani makatnyahsul. Pembeli bisa jadi apa? mendapatkan ini bisa jadi tidak. Ya, barang lari, kambing lari dijual. Paham ya, sapi lari dijual. Ya, ditangkap dulu baru dijual. Barangnya jelas dulu. Famlum ni abdurrahman. Famlum ayaman. Kita lihat sini. Kata beliau, summa inal hariba an nahu yuba bi akal min samani habiron ni. Karena barangnya lari tadi, sapi lari, kambing lari dijual. Rolipnya kebanyakannya dijual dengan harga murah. Bi akal min samani dijual dengan apa? Nabarolofikum nan kurang dari harga normalnya. Faham belum? Harga normalnya sapinya itu harganya kalau normal ni sapi metal ya. Nah seusia 2 tahunan itu ni ya sekitar 15 belas juta lah. Faham ya? Karena sapinya lari Dijual murah, tak jual murah sapinya Murah meriah, murmer katanya Murah meriah Berapa? Ya? 5 juta aja, lah mana sapinya? Lari, sapinya lari Waduh eh? yang wow, kedua, kejual Ternyata sapinya sudah dikasih nih, Kasih 5 juta, murah Sapinya mana itu lari itu? Kejar sama dia. Kejar, ternyata Sapinya apa? Masuk jurang Meninggal dunia sapinya ya? Orangnya Orangnya enggak masuk jurang, orangnya masih hidup. Rugi atau enggak? Sudah bayar 5 juta tapi sapinya masuk jurang. Ditangkap dulu baru dijual itu. Makanya ya, hewan ambar qala fikun jadi perlu diperhatikan seperti ini mungkin terjadi ya, mungkin aja terjadi. Kita lihat sini. Fa idza kana yusawi hadiran, na'am. Mi'ah fa innahu lan bil mi'ah idza kana khaiban. Kalau barang yang dibeli tersebut seharga dengan kalau harga sekarang 100 dikarenakan dia nggak ada lari tadi itu maka dia tidak akan menjual dengan 100 pasti kurang dari 100 Paham belum karena barangnya barang lari tadi itu nggak mungkin dia jual 100 harganya normalnya 100 paham soal ini paham Hussein nah karena barang yang eh, istilahnya apa barang yang lari tadi itu nah motorku dicuri orangnya motor yang mana itu motor yang nah nambar kalafiikum motor yang baru itu apa namanya itu motor apa itu namanya yang harganya mahal itu R.A. King R.A. King itu ya berapa harganya? ya kalau ada tak jual 20 juta tapi karena dicuri orang nanti kalau ketemu kalau, di, kalau ketemu tak jual tak jual kantong 5 juta aja udah. Ya, jadi barangnya itu gak ada dicuri orang nanti kalau ketangkap pencurinya Anto ambil tak jual kantong 5 juta gak bisa tangkap dulu pencurinya ambil R.A. Kingnya jual 5 juta kalau dia mau Paham ya, contoh aja ini contoh aja nomborokalofiikum haywanan Ayuh. Para qolafi pun seperti teman. Dolar sini. Apa kata beliau sini? Paham semua santanya ini yang belazir? Paham belum? Masuk ke dalam benak belum? Ayo, kita lihat di sini. Fayakunun, fayakunun mathalan bi-tsamanin aw bi-khamsin karena barangnya enggak ada dijual dengan harga 80 atau 50 itu loh ya. Hina idzin inna pada waktu itu pun la in wujida saral mushtari Kalau ternyata dijumpai bener, kalau memang bisa nangkap bener, dia ya, untungnya. Wah, alhamdulillah bisa nangkap ternyata. Dijual 5 juta ternyata sapinya ketangkap, memang dia dijual laku 15 juta Untung berapa? 10 juta lumayan kipas kipas. Kalau bisa nangkap. Tapi kalau seperti tadi itu diketzer malah masuk jurang, meninggal dunia sapinya, memang ya dia apa, rugi 5 juta. Itu berbahaya. Saya lihat di sini. Kata beliau, wa inlam yuzad soro haraman. Tapi kalau nggak dijumpai barangnya tadi itu yang lari tadi itu, maka dia rugi wa'atsuhu alba. Nah, dan, law dan lawannya atau sebaliknya albaik, begitu pe. Nah barang kalau perjualannya, matakan mustanikhan iman farbaik ghari mun. Artinya apa? Kapan saja pembeli itu untung maka penjualnya rugi. Lah Dijual murah. Famlor bang, dijual murah sama dia. Ternyata ketangkap barangnya dijual mahal. Rugi nggak yang menjual ini? Rugi yang membeli untung. Wa matakan albaik ghani man tal gharim Nah, barakahul fiqum dan kapan saja pembeli menjual tadi untung berarti pembelinya apa? Yang rugi sudah dibayar 5 juta, dia sudah kipas kipas ternyata apa? Sapi yang dijual tadi itu yang dikejar nggak apa? Nggak ketangkap malah masuk jurang meninggal dunia. Siapanya bang? Yang meninggal dunia, sapinya enam. Dari sini, wah ada koron, warna warna menelmi sini termasuk jenis penipuan dan juga termasuk jenis perjudian. Anu mitik-mitik perjudian ya. Nah, barakallah fiikum perjudian dan taruhan seperti itu. Ayo, misalkan taruhlah apa? Taruhlah ini kuncinya aja, kunci. Ini untuk lahan judi bisa ya, kunci yang ini ya. Kunci yang ini. Misalkan yang sini misalkan ada tulisannya M, yang baliknya enggak ada tulisan. Ayo, kumpulkan uangnya. Milih mana? Ana milih M, ana milih yang enggak ada tulisannya. Wah, nanti kalau munculnya M, wah dapat semua. Itu judi juga namanya. Walaupun pakai kunci. Ini ada jadi macam-macam ya. Jadi perlu berhati-hati. Wassallahu salatu wa salam